Makanya kalau belajar jangan setengah-tengah. Kita ngomong yang membatalkan puasa adalah urusan nelen. Tak tanya cerita sama ibunya. Oh gitu ya. Ini. Akhirnya yang ngomong selanjutnya gak tahu. Tiba-tiba sampai di rumah ditanya anaknya. Mama, umi, kalau nelen ludah gimana? Oh gimana ya? Nah kan makanya dengar kalau ngaji. Jangan putus-putus kalau ngaji. Kan ludah ditelen juga. Tadi katanya yang batal nelen. Gimana nelen ludah? Nah ini kan pertanyaan. Jawabnya adalah ada ilmunya. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan yang pertama adalah ludahnya sendiri. Sudah sendiri, ludahnya sendiri. Ludahnya orang lain yang ngapain? Ya, ludah orang lain batal. Anda ngambil ludahnya orang minim, tak ludahnya batal. Cuman kalau bayangin jangan-jangan jorok karena mungkin sekali seorang suami istri laki ciuman mohon maaf itu kan halal ketukar ludahnya batal. Nah yang manis-manis jangan ketahu bingung wah ini kok ada orang makan ludahnya orang lain Anda tidak ngerti kemesraan dalam hidup. <laughs> Jadi suami istri mungkin sekali yang demikian itu ya. Jadi ludah tidak membatalkan puasa kalau diteleng yang pertama syaratnya adalah ludahnya sendiri. Syarat yang kedua adalah Ludah tidak membatalkan puasa kalau ditelan, asalkan ludahnya masih di mulutnya sendiri. Kalau ternyata ada seorang ibu atau bapak iseng mulai pagi sampai siang ngumpulin ludah di gelas, kemudian taruh di kolkas, seger, lalu diminum, batal biarpun ludahnya sendiri, tapi sudah keluar dari mulutnya. Jijik, biar ingat pokoknya, tidak ada orang melakukan itu. Jadi kalau ludah sudah keluar, kalau diminum lagi Maka membatalkan Karena seperti barang benda asing Yang ketiga adalah Ludah ditelan tidak membatalkan puasa syaratnya ludahnya masih murni Belum campur sama permen Belum campur sama es krim Jadi ludahnya masih asli Jelas ya Jadi kalau anda memenuhi syarat tadi Ludah anda sendiri masih di mulut Kemudian belum bercampur dengan yang lainnya maka kalau tertelan itu tidak batal puasa selesai, jangan ragu masalah ini bahkan kalau seandainya saking gemesnya para ulama itu takut orang gak faham kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sendiri sampai penuh kemudian ditelen tidak batal puasa karena memenuhi tiga syarat, ludahnya sendiri masih di mulut, belum bercampur dengan yang lainnya ditelen, tidak batal puasa jelas, gak boleh tidak faham sebab ada ibu-ibu bertanya ini, kadang-kadang masalah satu ini pertanyaan banyak. Dulu waktu kita masih ngisi salah satu media di Cirebon itu, pertanyaan masalah nelen ludah aja ada 4 pertanyaan, 5 pertanyaan. Jadi ada seorang ibu tuh kalau puasa jam sembilan sudah kehausan, kadang harus ngeludah terus. Karena mengira nelen ludah adalah batal puasa. Itu juga karena dengar fatwa yang salah misalnya, "Ustaz, hukum nelen, nelen ludah gimana? Kayaknya enggak batal." Wah, lho, pakai kayaknya ini gimana nih? Nelen dah nanti. Harus jelas tidak batal dengan tiga catatan tadi selesai nalon ludah